Mitra bisnis, pemerintah dalam beberapa tahun terakhir menggalakkan berbagai macam cara untuk menarik investasi, baik asing maupun dalam negeri. Usaha tersebut dilakukan dengan menerbitkan Undang-Undang Penanaman Modal yang baru, menerbitkan daftar negatif investasi, dan bermacam-macam insentif lainnya. Meski demikian, ternyata usaha tersebut tidak memberikan hasil yang cukup mengembirakan. Para investor asing mengaku... Hingga kini mereka masih menunggu adanya kepastian, baik hukum, politik maupun keamanan di negara kita. Selain itu, masalah yang dianggap penting oleh para pengusaha, baik lokal maupun asing, adalah sektor infrastruktur. Dan salah satunya adalah ketersediaan jalan tol yang benar-benar bebas hambatan. Untuk membicarakan masalah itu, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, banyak investor yang ingin membangun jalan tol tidak jadi menginvestasikan dananya. akibat masalah pembebasan tanah yang terlalu rumit. Nah, menurut anda Pak, mengapa ini bisa terjadi? Sebenarnya tanah kita itu ya semua itu mencatut ke tanah-tanah itu dan pemerintah tidak ada suatu force ya keberanian. んと、んにゅう すみません。 Ana, パー。 Untuk pembebasan tanah yang akan digunakan untuk jalan tol tersebut di budget kita ada, saya g a k tahu sudah dipakai satu sen pun belum d i p a k a menurut saya untuk membebaskan tanah itu. Nggak ada berita yang penting-penting begitu segera itu katanya mau ditambah lagi d triliun. Itupun ya n g a k yang sudah diputuskan dalam anggaran belanja j a nggak pernah bisa d i p a k a untuk membebaskan tanah. Dan bagaimana swasta membangun dan swasta suku bebaskan tanah apa n a k diributkan s e m a rakyat itu kalau swasta yang suku terlibat. Tiap hari kita lihat orang demonstrasi aja k e r j a a Tanah yang membangun. Demikian Sofian. saya k i キキ・ウィジョイヤ。